Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, teman kamu, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan Nah, kalau hari Minggu malam atau mungkin kamu melihatnya Senin pagi Berarti kita udah masuk ke dalam sebuah waktu di mana kita akan bercurhat ria Betul, hari ini saya akan kembali hadir di telinga kamu Untuk bisa membacakan curhatan-curhatan yang sangat menarik dari para sahabat Pagar Kehidupan Nah, bagaimana keadaan kamu saat ini nih? Apakah kamu yang mungkin sedang menjalani kehidupan di minggu ini sedang bundah gulana ya? Nah, tenang-tenang. Siapa tahu dari setiap email yang saya bacakan ini, ini ada loh yang bisa jadi mirip dengan kisah kamu saat ini juga. Nah, yuk tanpa banyak berbahasa basi kita langsung bacain aja email-email keren dari sahabat pagar kehidupan. Sebentar sebentar deh. Kayaknya di antara kamu ada yang mulai nyureng nih. Waduh, udah mulai mengernyitkan dahi. Saya tahu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah lagu yang ada di belakang saya ini kan. Oke oke. Oke, lagunya sudah berhenti. Kayaknya yang lebih enak kita enggak usah pakai lagu ya. Biar lebih fokus gitu mendengarkan suara saya. Gimana? Kita lanjut? Oke, okay, kita baca email pertama dari sahabat pagar kehidupan. Email pertama ini berhubungan dengan topik percintaan, tapi topik percintaannya dia ini tenang aja, enggak norak sama sekali. Email ini ditulis oleh seseorang yang bernama Rizky. Oh, emailnya begini. Assalamualaikum Mas Aryan Surya, selamat sahur ya. Terima kasih. Nama saya Rizky Oktavian. Sebelumnya terima kasih nih karena saya telah kembali diizinkan untuk curhat. Mas, saya ingin berterima kasih dulu karena semua video Mas Aryan Surya alhamdulillah telah membantu saya sangat banyak sekali. Saya kali ini hanya mau nanya nih. Kenapa sih Mas, saya tuh selalu bertemu jodoh tuh kayaknya salah terus. Padahal niat saya tuh cuman satu, saya pengen setia sama pasangan saya. Tapi kok kenapa ya? Bisa saya pengen setia dengan pasangan saya, cinta saya selalu bertepuk dengan sebelah tangan. Kesannya tuh buat diri saya tuh susah banget gitu untuk mendapatkan jodoh yang pas. Lagi-lagi kandas terus. Nah mas bro, gimana dong caranya nih supaya gue bisa mengalami sebuah keajaiban dengan menemukan jodoh yang tepat. Wah keren ya? Keren banget email dari Rizky Oh mengawali perjumpaan kita di hari Minggu malam ini. Jadi intinya gini, masalah yang dialami oleh Rizky O ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh dia loh. Sekarang saya tanya, ada gak di antara kamu yang sekarang nih lagi pusing? Pusingnya kenapa? Karena kamu nih orangnya sebenarnya baik. Kamu bukan tipe orang suka selingkuh, bukan tipe orang suka bandel. Kamu sama seperti Rizky pengen jadi orang tuh setia. Oke. Tapi entah kenapa ya, kok menemukan jodoh yang tepat buat diri kamu tuh kayaknya nggak gampang gitu. Kamu udah melakukan apapun, kayaknya kandas terus. Ada nggak di antara kamu yang masalahnya sama seperti Rizki dan hampir putus asa? Nah, saya ucapkan selamat dulu. Waduh, mas bro. Mulai deh. Orang lagi putus asa kok diselamati tuh kenapa? Nggak. Saya ucapin selamat karena memang kamu sudah menjadi orang yang layak mendapatkan jodoh yang terbaik. Sekarang gini ya, Orang baik itu akan selalu didekatkan dengan orang-orang baik Sementara orang tidak baik akan selalu didekatkan dengan orang-orang tidak baik Kamu percaya gak kalau memang benar orang-orang baik itu didekatkan kepada orang-orang baik Dan orang-orang jahat didekatkan kepada orang-orang jahat Kamu percaya? Nah bagi kamu yang mungkin sudah matang dalam hidup Banyak pengalaman kamu setuju deh dengan saya Bahwa orang baik rezekinya gak akan kemana Nah begitu juga dengan kamu yang pengalamannya sama dengan risiko Nah Selama kamu orang baik, Rizki Kamu tidak perlu khawatir Yang perlu kamu khawatirkan adalah Jangan sampai diri kamu mengejar Saya ulangi sekali lagi Jangan sampai diri kamu mengejar Loh, kenapa mas bro? Karena jodoh Jodoh itu semakin dikejar, semakin mereka menjauh Lucunya, ketika kita sudah berhenti mengejar Lalu Ketika kita sudah ikhlas, jodoh itu tiba-tiba datang tanpa bisa kita tebak-tebak. Itu fakta. Nah, bagi kamu yang mungkin pernah punya kekasih dalam hidup ini, benar gak ucapan saya bahwa kekasih kamu nih datang ketika kamu memang sedang tidak memikirkan untuk punya kekasih? Justru dulu ketika kamu lagi pengen punya kekasih, gak dapet-dapet tuh kekasih. Tapi begitu kamu udah lepas, udah ikhlas, udah gak mikirin, datang aja gitu kekasih dari sudut yang tidak pernah kamu duga. Bagaimana kamu yang sudah menikah? Bener gak? Kamu ketemu jodoh kamu nih yang kamu nikahi sekarang, inget-inget deh. Apakah kamu pernah menduga bahwa kamu ketemu dengan jodoh yang kamu nikahi sekarang di sebuah tempat yang bisa kamu tebak-tebak gitu? Saya jamin ya, jodoh yang kamu nikahi sekarang ini justru adalah orang yang kamu temukan dalam kondisi yang tidak terduga dan tempat yang tidak terduga. Bener apa enggak? Bener kan? Nah kalau bener, berarti bener dong ucapan saya Bahwa jodoh itu sebenarnya gak usah dikejar Nah mas bro Kalau jodoh itu gak usah dikejar Terus diapain? Kan gak mungkin tiba-tiba nongol depan muka Nah gini Jodoh itu memang jangan dikejar Tapi bukan berarti kamu diam juga kali Jodoh jangan dikejar Tapi dipancing dan direspon Kamu katakan bersama saya Yuk katakan bareng-bareng Jodoh jangan dikejar Tapi dipancing dan direspon Katakan pancing, respons Nah, pancing itu gini Pantaskan diri kamu untuk mendapatkan pasangan seperti yang kamu idamkan Contoh, Rizky tadi udah bagus, kamu orangnya setia Jangan pernah berharap mendapatkan pasangan yang setia Kalau kamu sendiri pun masih gatel atau bandel Nah, Rizki kalau kamu sudah menjadi orangnya setia dan teruji, tenang aja Jodoh kamu sudah pasti setia, sedikit lagi datang Yang kedua Memantaskan diri itu juga dengan penampilan dan isi kepala yang pantas Sekali lagi saya ucapkan Perempuan itu lebih gampang tertarik kepada dalamnya lelaki dibandingkan luarnya lelaki Ya sekali lagi Perempuan itu lebih gampang tertarik kepada dalamnya lelaki dibandingkan luarnya lelaki Perempuan itu bisa loh cinta mati sama cowok walaupun dia gak ketemu Karena dia bisa jatuh cinta hanya dengan dalamnya itu cowok, itu fakta ya? Jadi Rizky, yang perlu kamu lakukan, coba pantesin dalamnya diri kamu Baik itu akhlak kamu, moral kamu, kecerdasan kamu, pola pikir kamu Dipantesin dulu, dibagus-bagusin sebagus-bagusnya dulu Dimantepin dulu, habis itu kamu bergaul Ketika bergaul nanti akan menjadi magnet tuh. Tiba-tiba lawan jenis lawan jenis yang memang sesuai dengan apa yang kamu tampilkan itu akan datang kepadamu. Ya. Jadi ingat jangan dikejar. Yang benar adalah dipancing dan direspons. Nah, Mas Bro, itu kan cowok. Kalau cewek bagaimana? Tadi lu bilang kalau cowok nih, kalau mancing cewek gampang karena cewek lebih tertarik sama dalam cowok. Itu fakta. Betul. Nah bagaimana dengan cewek? Seandainya gue cewek pengen narik cowok tuh gimana? Apakah cowok juga bisa tertarik dengan dalamnya cewek? Jawaban faktanya tidak. Bagi cowok penampilan perempuan itu nomor satu, itu fakta. Nomor satu bukan berarti kamu sebagai perempuan harus super sempurna, enggak. Cantik di mata cowok itu relatif loh. ya Ada cowok suka dengan cewek kurus... Tapi banyak juga orang-orang di sekitar saya suka dengan cewek itu yang gemuk. Padahal bagi sebagian orang, kayaknya itu kalau gemuk jelek. Padahal salah. Cewek gemuk juga punya banyak penggemar kok. Cuman mereka nggak tahu. Jadi cantik itu relatif. Nah bedanya, kalau cowok itu butuh kamu menunjukkan diri seberapa mempesonanya sih kamu sebagai perempuan. Jadi kamu butuh hadir. Beda ya. Beda kalau misalnya kamu cewek sama cowok. Nah kalau misalnya cowok, kamu gak perlu hadir di depan muka cewek, cewek itu bisa tergila-gila sama kamu. Tapi kalau cewek, ya kamu pengen dapat hati dari cowok, kamu harus hadir dulu di depan muka dia, menampilkan seberapa mempersonanya sih diri kamu buat dia. Bedanya di situ ya, jadi kalau kamu laki-laki pengen dapet cewek gak usah hadir gak apa-apa Pesona kamu dari dalam bisa menarik mereka untuk jatuh cinta sama kamu Sementara kalau kamu perempuan, kamu perlu hadir di depan muka cowok untuk bisa membuat dia terpesona dengan kamu Intinya tetap jangan dikejar, dipancing dan direspon Bedanya kalau kamu cowok memancingnya tidak perlu hadir tidak apa-apa Cukup dari jauh mungkin kamu bikin lagu, bikin karya, bikin sebuah hal yang bikin orang-orang di luar sana takjub, lawan jenis kamu pun akan ngantri. Itu kau laki. Nah kalau perempuan, cara mancingnya hadirlah di depan muka pria, karena pria membutuhkan mempesonanya diri kamu sebagai perempuan. Itu fakta. Nah nanti ketika kamu sudah mancingnya berhasil, tinggal kamu respon tuh. Mana yang cocok mana yang enggak Oh yang ini gak cocok buat gua nih Oh yang ini, ini cocok buat gua nih Nah nanti dari respon itu kamu kumpulin yang terbaik Pilih yang terbaik diantara yang paling baik Jadilah itu sebagai jodoh kamu Ya Masuk akal gak teman-teman Masuk akal ya Mantap ya Itu dia jawabannya Nah sekarang email kedua ini teman-teman Juga gak kalah keren Kalau tadi Rizky O menanyakan sebuah pertanyaan yang bagus Ini juga ditanyakan oleh seseorang Yang bernama Uvi Pertanyaannya begini Halo Mas Aryan, semoga sehat selalu ya Terima kasih atas semua materinya karena sudah banyak sekali merubah hidup saya Oke, Mas Aryan saya mau nanya nih Gimana sih caranya biar pinter ngomong ya Kadang tuh aku suka bingung kata-kata yang harus dikeluarkan harus gimana Contohnya nih, kalau saya nulis juga kadang-kadang suka gak bisa teratur Saya bingung mau nulis apa, apalagi kalau ngomong saya bingung mau ngomong apa Tolong dong ajarin bagaimana caranya kita bisa ahli dalam menjalani sebuah hal. Oke, okay. pertanyaannya bagus dan jawabannya sederhana. Ini sebenarnya udah pernah saya terangkan dalam sebuah video saya salah satu ya teman-teman ya. Yang dulu saya buat sekitar beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau kamu pernah nonton video Pagar Kehidupan, disitu saya pernah menerangkan bagaimana caranya kamu menjadi ahli dalam segala hal. Nah, cara menjadi ahli dalam segala hal itu sederhana. Yang perlu kamu lakukan adalah Biasakan otot-otak kamu Terhadap hal tersebut Saya ulangi sekali lagi Untuk menjadi ahli itu sederhana Cukup dengan kamu membiasakan otot-otak kamu Terhadap hal tersebut Contoh Misalnya kamu pengen pintar ngomong Orang pintar ngomong itu Gak mungkin terjadi dengan sendirinya Gak mungkin Orang bisa pintar ngomong itu karena dia latihan Nah saya nih yang kata orang pintar ngomong juga dulu latihan teman-teman Gak lantas saya bisa ngomong, enggak Kamu tonton deh video saya di pagar kehidupan yang judulnya Antara Aku, Doa, dan Tuhan Nah itu tuh, di situ saya ngejelasin bahwa latar belakang saya dulu nih pendiam banget Cupu deh Sampai akhirnya saya bisa ngomong kayak gini disitu ada sejarahnya Salah satunya selain saya berdoa adalah latihan Latihan sendiri di depan kaca sampai akhirnya saya jadi paham betul mengenai artikulasi kata demi kata. Nah, sekarang prakteknya begini. Kalau kamu ingin menguasai satu hal, kamu fokus di hal tersebut. Latihan sampai kamu bisa. Nah, ada yang disebut dengan 10.000 jam terbang. Waduh, Mas Bro lama banget. Bener. 10.000 jam terbang itu artinya semakin sering elung latih hal tersebut, Semakin sering lu akan menjadi mahir Sekali lagi Semakin sering lo ngelatih hal tersebut Semakin sering lo ahli Kita ambil contoh ya Kamu yang bisa nyetir mobil Coba bayangin deh Kamu nih sekarang bisa nyetir mobil Jadi jago kayak sekarang Itu awalnya dulu emang langsung jago Enggak kan? Mungkin banyak diantara kamu yang sekarang nyetirnya jago Dulu waktu belajar koplingnya tuh lepas terus Sampai mobilnya mati lagi mati lagi Betul enggak? Sekarang nih, kalau ada tanjakan Kamu udah jago banget tuh mainin kopling sampai mobil kamu tuh gak mati-mati Dulu padahal gak nanjak aja mobil kamu mati Ya kan? Lah kok bisa jadi jago karena jam terbang kamu sudah tinggi Nah begitu juga dengan hal lain Kamu pilih satu hal apa yang pengen kamu masterkan Pengen kamu ahli di bidang itu Dan kamu latihan terus Sampai jam terbang kamu tinggi Ketika jam terbang kamu tinggi, kamu akan menjadi ahli dengan sendirinya. Nah, buat kamu Ufi, kamu punya kendala berbicara. Itu karena kamu terlalu sering diam. Mulai saat ini, jangan jadi orang yang diam seandainya kamu ingin menjadi orang yang pandai berbicara. Pakai cara saya dulu, latihlah diri kamu membuat sebuah paragraf secara spontan di depan cermin. Saya dulu gitu, contoh nih. Misalnya saya ingin membuat paragraf dari satu kata yang tidak bisa saya tebak. Saya ngomong di depan kaca. Televisi. Nanti dari televisi saya buat kata-kata sampai satu paragraf secara spontan. Gak boleh baca, gak boleh ngafalin. Spontan. Awalnya memang kagok Awalnya memang kikuk. Tapi anehnya, lama-lama jadi ahli sampai sekarang nih. Saya nih ngomong kayak gini gak pakai skrip loh. Kok bisa? Karena jam terbang saya sudah tinggi. Jadi intinya, kamu ingin ahli di bidang apapun, Perbaiki jam terbang kamu perbanyak latihan. Sekali lagi, fokus untuk perbanyak latihan. Gampang kan? Gampang. Nah email yang ketiga ini email yang cukup agak serius nih teman-teman ya. Kalau tadi email sebelumnya mungkin kita agak sedikit santai tapi kena gitu ya. Kamu bisa dapat hikmah dari email-email tadi. Nah email berikut ini agak mulai serius. Email ini ditulis oleh seseorang yang kecewa dengan adanya agama. Uh, mantap bener Ya. Bagi kamu yang sekarang merasa kecewa dengan adanya agama, kayaknya ini email yang bisa mewakili kamu deh. Email ini dituliskan oleh orang yang berinisial MS karena dia tidak mau disebut namanya. Bunyi emailnya begini. Hai Mas Aryan Surya, saya adalah MS. Jadi gini Mas, hidup saya tuh rasanya di dunia berat banget. Sampai kadang saya percaya dan tidak percaya lagi dengan yang namanya ibadah Menurut saya juga kalau salat itu saya udah gak bisa kusyuk lagi Saya gak bisa salat kusyuk lagi karena dari kecil saya berada di lingkungan yang kurang agamis Saya memang muslim Tapi dulu saya pernah benci banget sama orang yang rajin ibadah Karena saya pernah ngeliat dengan mata kepala saya sendiri mas bro Bahwa orang-orang yang rajin ibadah ini justru kelakuannya mohon maaf Lebih iblis daripada iblis itu sendiri Dan perilaku mereka celakanya lebih sering juga ngelakuin sesuatu hal yang menyakiti hati bapak saya Jadi mereka selalu menyakiti bapak saya berulang kali Tapi bapak saya itu orangnya sangat pemaaf dan tidak marah Nah mas bro, bagaimana nih cara saya untuk menghilangkan rasa tidak percaya lagi dengan agama Karena saya sejauh ini sudah cukup sakit hati dengan perilaku orang-orang yang beragama Saya ingin iman saya menjadi tinggi lagi, tolong bantu saya Oke Pertanyaan ini sangat bagus ya Karena pertanyaan ini juga sempat menjadi pertanyaan saya ketika saya dulu mencari jati diri Jadi gini teman-teman Semakin ke sini memang kita harus semakin menyadari bahwa semakin banyak orang-orang yang memakai atribut agama, kelakuannya justru, mohon maaf, lebih buruk daripada orang yang mengaku dirinya ateis. Saya kalau ngomong sama orang ateis, biasanya orang ateis itu nggak akan kelihatan ateis dari luar. Kalau kita tanya dia agamanya apa, baru kita tahu, oh dia ateis. Tapi perilakunya, kita nggak akan tahu bahwa dia itu ateis. Loh, kok bisa? Karena orang ateis rata-rata celakanya Zaman sekarang kelakuan mereka lebih baik loh dibandingkan orang yang menunjukkan identitas agamanya. Nah pertanyaannya, apakah karena memang agamanya yang membuat mereka jadi iblis atau memang bukan karena agamanya? Siapa yang salah dalam hal ini? Jawabannya adalah begini. Teman-teman, kamu harus bisa membedakan antara agama dan pelaku agama. Agama tidak ada satupun di muka bumi ini yang mengajarkan kekerasan, kehancuran, rasialisme tidak ada. Tapi manusia banyak yang bodoh, yang mau dicuci otaknya bukan sama agama, tapi sama pemuka agamanya demi kepentingan-kepentingan yang mereka punya. Kalau pemuka agama tanda kutip itu dibayar untuk membuat sebuah kelompok menjadi menang, maka pemuka agama itu sendiri pun akan mencuci otak orang-orang yang ada di bawahnya mengatasnamakan agama. Padahal, kalau kita baca dari kitabnya sendiri, tidak ada satupun anjuran seperti yang diajarkan pemuka agama tanda kutip tersebut yang sudah mencuci otak umatnya. Jadi yang perlu kita sadari, beda antara agama dengan umat beragama. Agama tidak pernah salah mengajarkan umatnya, tapi umatnyalah yang suka salah menafsirkan agamanya sendiri karena kedangkalan pengetahuan mereka yang tidak mau menggunakan akal sehat. Nah, terus Mas Bro, bagaimana dong dengan saya? Bagaimana dengan MS yang sudah mengalami krisis ketidakpercayaan terhadap umat beragama? Saran saya adalah begini. Agama itu adalah pilihan kamu terhadap Tuhan yang kamu sembah. Bukan pilihan orang-orang yang ada di sekitar kamu Bahkan bukan pilihan orang tua kamu Jadi Kalau memang kamu memilih agama Itu tanggung jawab kamu Bukan karena orang-orang di sekitar kiri kanan Kamu perilakunya jelek Dan mereka seagama dengan kamu Lantas kamu ilfil, jangan Tapi lihat kitabnya Baca kitabnya Baca terjemahan kitabnya Saya bilang Wali Songo Dulu membawa masuk Islam ke Indonesia, contohnya, sudah mewanti-wanti dengan lagu Tombo Ati. Kamu tahu lagu Tombo Ati nggak? Tahu kan? Yang dinyanyiin opik lagi tuh. Yang obat hati, ada lima perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Itu yang nyiptain, bukan opik, teman-teman. Yang nyiptain itu Sunan Bonang, Wali Songo yang salah satu orang membawa masuk Islam ke Indonesia. Dari awal Islam masuk ke Indonesia udah diwanti-wanti obat hati pertama baca Quran dan maknanya Maknanya, maknanya Nah sekarang saya tanya nih, mumpung kita lagi bulan puasa Siapa diantara kamu yang sekarang sedang berusaha menghatamkan Quran? Siapa? Alhamdulillah, bagus Sekarang saya tanya lagi Apakah kamu sambil menghatamkan Quran juga berusaha mempelajari maknanya? Jujur, kamu jago nih bahasa Arabnya, bagus, tapi kamu mau baca artinya gak? Enggak mas bro, nah kamu tahu gak bahwa itu sebenarnya yang membuat kita menjadi gampang dicuci otak Karena kita tidak mau membaca makna dari kitab kita sendiri itu loh penyebabnya Padahal Wali Songo, Sunan Bonang udah bilang, baca maknanya Tapi kita tidak mau membaca maknanya. Kenapa? Karena kita terlalu menginginkan sekedar pahala. Sekedar menginginkan surga dan pahala bisa membuat kamu terpleset ke dalam jurang yang bernama kebodohan. Ya? Jadi buat kamu sekarang yang sudah mulai kehilangan identitas agama, udah, jangan pedulikan umat-umat yang ada di sekitar kamu, kalau mereka menyakiti, kita maklumi, kita doakan mereka, semoga mereka kembali ke jalan yang benar, sambil kamu pun memperbaiki diri dengan mencoba membaca makna dari kitab suci kamu sendiri. Itu yang saya lakukan, dan itu berhasil. Oke? Okay? Nah email berikutnya ini juga gak kalah keren nih teman-teman Kalau tadi kita berbicara masalah yang udah mulai serius Email ini juga memang cukup serius ya Karena ini berhubungan dengan masalah kebencian Wah gile nih Ada orang sampai sekarang nih Kalau curhat di bagian komentar di Youtube Ngomonginnya masalah kebencian terus ya Seperti yang dicurhatkan oleh teman kita Yang bernama Muhammad melalui email di curhatan kali ini Emailnya begini Assalamualaikum bang Saya udah lihat tuh video tentang seni dalam membenci, videonya bagus banget. Kata Bang Aryan, nih, kan kalau kita misalnya membenci orang, kita harus tanya pada diri kita sendiri tentang apa dan kenapa kita membenci hal tersebut, betul. Nah celakanya, saya memang sudah mencoba cara yang ada di video tersebut, tapi kok rasanya masih ada ganjelan dalam hati saya dan masih gampang benci banget terhadap orang yang saya benci tersebut. Saya ingin tahu dong bang, apakah ada cara yang lebih ampuh lagi dibandingkan cara yang pernah abang sampaikan untuk mengatasi rasa benci tersebut Terima kasih, sukses terus pagar kehidupan, wassalamualaikum Waalaikumsalam, ini keren banget Teman-teman, baru nih, baru aja tadi, benar beberapa jam yang lalu ketika saya sedang melihat email-email yang kamu kirimkan Saya mengalami sebuah hal yang disebut dengan rasa sakit hati Waduh, mas bro Sakit hatinya itu kenapa? Sakit hati karena diantara semua email yang kamu kirimkan ini ada loh Satu orang yang tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas Jadi gini, kalau kamu saya suruh curhat Memang tidak semua email saya bacakan secara langsung seperti ini Tapi percaya atau enggak, semua email yang kamu kirimkan itu saya baca Dan biasanya Email-email yang tidak saya tampilkan di video seperti ini, itu karena emailnya sendiri pun tulisannya susah dibaca. Nah, ada satu orang nih, dia mungkin mengirimkan 4 kali email kepada saya, dia nggak dibaca. Karena memang tulisannya tulisan yang memang menggunakan bahasa planet. Mata saya tidak bisa melihatnya dengan baik. Nah, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah kalimat yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas saya katakan di sini, yang membuat saya sakit hati. Rasanya tuh teman-teman kayak ada pisau nusuk ke dada saya Clep. Waduh Cep. Gimana gak sakit hati ya Coba deh kau pikir Maksud kita baik Tapi hanya karena mungkin kesalahan sedikit Mereka meludahi kita seolah-olah kita itu hina Waduh Rasanya gak enak ya Dan itu fakta teman-teman Ada orang seperti itu Nah, sebagai manusia normal, saya tiba-tiba merasa benci. Sama seperti kamu, Muhammad, saya pun merasa kebencian terhadap orang tersebut. Nah, bedanya, saya punya satu cara yang efektif yang bisa menghilangkan benci saya kurang dari satu jam. Betul, kurang dari satu jam. Caranya adalah begini. Saya membagi cara ini khusus untuk orang muslim dan juga non-muslim. Jadi, caranya beda antara cara untuk orang muslim dan cara non-muslim. Bukan maksud saya membeda-bedakan, tapi memang berdasarkan pengalaman pribadi saya cara ini efektif. Nah, bagi kamu yang non-muslim dulu. Bagi kamu yang non-muslim, cara yang paling efektif untuk menghilangkan kebencian adalah rutin setiap hari doakan orang yang kamu benci tersebut seolah orang orang yang kamu benci tersebut adalah kekasih kamu yang kamu cintai. Contoh, misalnya kamu benci terhadap orang yang namanya Budi. Budi ini udah ngambil uang kamu Ya ampun Uangnya juga gak dikit lagi Gaji kamu mungkin 5 juta Diambil sama dia 4 juta Kan kayaknya nyesek banget gitu ya Bener gak? Nah kamu kesel Caranya jangan kamu sumpahin Jangan kamu sumpah serapa Ataupun ngutuk Jangan Karena api Kalau dipelawan pakai api Akan kebakaran Caranya yang paling gampang adalah Lawanlah dengan doa yang terindah Misalnya kamu yang non muslim Berdoanya gini Ya Tuhan Tolong saya Saya ingin dada saya bersih dari perasaan benci terhadap orang tersebut. Ya Tuhan, saya berdoa semoga Budi diberikan kebahagiaan. Angkatlah semua beban hidupnya, berikanlah dia pencerahan, berikanlah dia kemudahan dan berikanlah dia pula kedamaian di hatinya sedamai-damainya. Angkatlah semua beban hidupnya yang membuat dia menjadi orang yang seperti ini berikanlah dia petunjukmu kebahagiaan dan kemudahan dalam hidupnya semudah-mudahnya sebahagia-bahagianya sadarkan dia ya Tuhan amin uh sekedar kamu praktekin begitu aja nih cobain deh kalau kamu rutin melakukannya setiap hari rasanya tuh dada akan plong ya harus rutin setiap hari kamu doain dia seperti cara saya tadi nah itu bagi kamu yang non muslim atau itu universal Bisa dilakukan siapapun Nah bagi kamu yang muslim ini cara baru saya temukan dan efektif caranya begini ketika kamu kesel sama seseorang seperti saya tadi jangan tunda-tunda lagi langsung kamu ambil wudhu ambil wudhu seperti biasa kemudian tunaikanlah salat Nah kalau memang sudah tidak ada waktu salat wajib lagi salat wajib udah habis waktunya gitu ya udah kamu kerjakan lakukan salat sunnah apapun itu dukatat cukup Nah, setelah kamu salat sunnah, setelah kamu salat, ketika kamu selesai salat, gunakan teknik yang disebut zikir menggunakan sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita sebagai orang muslim, sifat Allah ada berapa? Betul, 99. Nah, pakai sifat Allah yang berhubungan dengan sifat pengampun. Nah, contohnya gini, saya lagi kesel sama orang Saya wudhu, saya salat Selesai saya salat saya zikir menggunakan kalimat Ya Allah, ya gofar Ya Allah, ya gofar ini Itu adalah sifat Allah yang maha pengampun Jadi kamu jangan menggunakan kata-kata yang terlalu berlebihan Atau gimana, sumpah serapa, jangan Langsung salat zikir menggunakan kalimat Sifat-sifat Allah yang saya pakai biasanya Ya Allah, ya gofar Nah cara zikirnya gini Kalau selama ini mungkin ada diantara kamu kalau zikir itu terlalu cepat. Kayak misalnya, ya Allah ya ghafar, Allah ya ghafar, ya Allah ya ghafar. Jangan, stop. Itu salah. Ini saya belajar dari Ustadz Abu Sangkan. Cara zikir yang betul adalah diresapi dan perlahan-lahan. Diresapi dan perlahan-lahan. Caranya begini. Selesai salat kamu katakan, Ya Allah ya ghafar. Ya Allah ya ghafar. Ya Allah ya Ya gofar. Terus aja. Ya Allah. Ya gofar. Jadi kamu kayak manggil Allah, tapi gunakan juga sifatnya yaitu Ya Allah, ya gofar. Ya Allah, ya gofar. Lakuin deh. Percaya atau enggak? Kamu lakuin itu enggak sampai 50 kali asal kamu pelan-pelan kayak tadi. Dada itu sejuk loh. Cobain. Mungkin kalau kamu enggak percaya, kamu ingin membuktikannya, kamu post dulu deh video ini. Kamu pause dulu video ini Nanti kamu lanjutin lagi Sekarang juga kamu salat Terus kamu zikir menggunakan zikir saya itu Ya Allah ya gofar Ya Allah ya gofar Ya Allah ya gofar Terus aja ya, Diresapi seperti itu Nanti Gak sampai 50 kali dada kamu tuh kayak ada Mintnya Pernah makan permen mint gak? Permen yang sejuk tuh kayak mentos kayak gitu -gitu. Nah itu seolah-olah ada di dada kamu Gak adanya rasanya sejuk gitu Dan percaya atau enggak Tiba-tiba rasa benci kepada orang tadi itu hilang Saya jadi gak benci lagi Saya jadi gak mikirin lagi Kayak plong dengan sendirinya Itu fakta Boleh kamu coba sekarang juga Nah lakuin itu teman-teman Setiap kamu beribadah Terutama salat wajib Gitu ya Lakuin itu Percaya atau enggak Gak sampai 3 hari Harusnya kamu udah bisa move on Coba dilakuin Itu efektif Nah email berikutnya juga keren, email ini dikirim oleh seseorang yang bernama Bayu Anugrah, emailnya begini nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam saya Bayu dari Surabaya dan saya ini baru kelas 2 SMP, widih Saya udah banyak banget ngeliat video atau audio mas bro yang bisa membuat pola pikir orang tuh berubah Dan bisa membuat orang lain mindsetnya pun bisa berjalan ke arah yang lebih baik Nah, saya rasa Mas Bro ini masih muda ya, masih berumur antara 20 sampai mungkin 35 tahun, betul. Dan itu masih muda, bagi seorang motivator, bagi saya, saya itu bisa terubah loh pikirannya dengan pola pikir yang diajarkan oleh Mas Bro. Bahkan celakanya, dulu saya pernah loh berguru sama Mario Teguh, motivator yang lebih tua dari Mas Bro, tapi saya malah ribet karena ajarannya ruwet. Nah pertanyaan saya, kok bisa ya mas bro ini di umur yang semuda ini Tapi pikiran dan cakrawala pikiran mas bro ini udah luas banget Bisa merubah pola pikir hidup banyak orang ke arah yang lebih baik Resepnya tuh apa sih mas bro? Siapa tahu saya bisa mencontoh Terima kasih, wassalamualaikum Oke, email bagus Saya pilih email ini karena ini juga bisa memberikan kamu semua terinspirasi ya dengan jawabannya Jadi jawabannya begini Saya dari dulu percaya ya, Bayu, bahwa kecerdasan orang itu dibagi menjadi tiga. Ini udah pernah saya bahas sebelumnya di video yang berjudul Rahasia Yang Selama Ini Disembunyikan Banyak Orang. Kamu bisa cari itu di Youtube, videonya termasuk paling laku. Jadi, saya percaya dari dulu bahwa kecerdasan dalam hidup ini dibagi menjadi tiga. Kecerdasan intelektual atau IQ, yang kedua kecerdasan emosi atau EQ, Dan yang ketiga, yang paling tinggi adalah kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, saya percaya betul bahwa IQ itu nggak ada apa-apanya. Nah, celakanya selama ini pendidikan kita hanya berfokus pada IQ, IQ, dan IQ. Padahal, kecerdasan yang paling tinggi itu adalah, betul, kecerdasan spiritual. Nah, dari dulu saya fokus ngebersihin hati, teman-teman. Hati kita kan suka kotor. Saya fokus ngebersihin hati, karena ketika hati kita bersih, kita dekat sama Tuhan semesta alam, cara pikir kita akan lebih luas dibandingkan orang-orang yang mungkin, mohon maaf, dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan baik. Nah, jadi itu yang saya pakai, Bayu Caranya. Saya percaya bahwa kebenaran sejati itu bisa terungkap kalau kita dekat dengan sang pencipta alam semesta, yaitu Tuhan alam semesta. Nah, caranya gimana supaya dekat? Gunakan zikir yang tadi saya bagikan kepada kamu. Ketika kamu benci sama orang, jangan larut. Kalau kamu muslim, zikir. Kalau kamu mungkin orang non-muslim, universal gitu ya, doakan mereka dengan doa terindah. Intinya, ketika hati kamu bersih, spiritual kamu baik, cara pikir kamu pun akan berbeda. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Itu yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama, ketika dia dapat pencerahan, pikiran dia jauh lebih cerdas dibandingkan orang-orang yang ada di sekitar dia, Dan itu juga yang terjadi sama Nabi Muhammad Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan pencerahan, cara pikir beliau juga jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitarnya, dan seterusnya. Nah, memang kita bukan Nabi, tapi kita juga perlu mencontoh mereka. Caranya, dekatkan dirimu kepada sang pencipta dengan hati yang bersih, maka cara pikir kamu pun akan berbeda. Jadi setelah hati kamu bersih, Cara pikir kamu berbeda, disitu cakrawala kamu pun akan jauh lebih luas dibandingkan orang pada umumnya Nah mas bro, tapi ya mohon maaf nih sebelumnya Gue juga sering ngeliat tuh orang-orang yang terkesan religius Tapi kok kelakuannya mohon maaf nih, kelakuannya justru malah jelek tuh Tadi lu bilang kalau spiritual kita bagus, kita pikirannya luas Tapi kok gak semuanya kayak gitu ya, penyebabnya apa? Nah Penyebabnya, karena mereka pikir spiritual bagus itu hanya bisa dicapai kalau ritualnya mentok Ritualnya mentok, mereka pikir sama dengan spiritual bagus, salah Spiritual bagus itu adalah ibadah yang dihayati pakai hati Saya ulangi sekali lagi Spiritual bagus itu adalah ibadah yang dilakukan dan dihayati pakai hati Contoh nih Ada kisah lucu tapi fakta Biasanya Kalau ada makhluk gaib jahat di sekitar kita Kalau yang muslim suka baca ayat kursi Tapi pernah gak kamu ngelihat Ada orang udah baca ayat kursi itu hantu Kagak kabur-kabur Kenapa bisa begitu? Jawabannya Karena orang yang baca ayat kursi itu Pasti gak dihayati pakai hati Nah saya belajar nih Saya belajar sama orang yang belajar di Pede Dia bilang begini sama saya Kalau kita mau membacakan doa termasuk ayat kursi dan doa apapun itu pertama yang harus kita lakukan adalah berserah diri dulu sama yang Maha kuasa pakai hati jadi bukan cuman di mulut doang hafal tapi bacanya pakai hati berserah diri dulu nah ketika kita bacanya pakai hati berserah diri dulu sama Tuhan semesta alam percaya atau enggak itu setan kebakar Kenapa karena power yang kita keluarkan akan berbeda dibadikan kalau kita sekedar hafal Nah itu jadi ibadah itu harus pakai hati Jangan cuman ritual mentok Itu gak akan jadi apa-apa Kalau cuman sekedar di mulut gak akan jadi apa-apa Percaya sama saya Nah orang-orang yang kamu pikir tadi tuh Yang ritualnya mentok Ibadahnya oke tapi kelakuannya jelek Itu pasti gak pakai hati Makanya spiritual dia Kecerdasan spiritual rendah Kalau orang ibadahnya pakai hati Spiritualnya bagus, kecerdasan spiritualnya tinggi Jangankan nyakitin orang Nyakitin hewan juga dia mikir Bener Coba deh kamu ketemu orang yang spiritualnya bagus Dia nyakitin hewan aja yang berani Kecuali dengan cara yang benar Buat dimakan boleh Tapi kalau hampir disakiti mereka gak berani Sekedar semut aja mereka takut untuk menyakiti Itu fakta loh Itu beneran ya Jadi rubah cara kamu beribadah dengan menggunakan hati Nanti spiritual kamu bersih Disitu kecerdasan kamu pun akan berbeda Dibandingkan orang pada umumnya Itu terjadi pada saya Dan itu pun bisa terjadi pada kamu Dilakukan ya Nah email berikutnya ini juga gak kalah penting tapi ini masuk topik yang berhubungan dengan masalah keluarga yang cukup pelik. Nah teman-teman inget gak kemarin di beberapa video curhat yang lalu sempat ada kasus DDM tuh yang dia jatuh cinta sama sepupu ya. Nah sekarang ini lebih parah lagi dari DDM. Dia ini mengalami kisah asmara dengan kakak kandungnya sendiri. Wuduh emailnya begini. Emailnya dituliskan oleh orang yang berinisial AR. Oke. Dia berkata seperti ini Hai Kak Arian, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungannya ya, amin Saya mau curhat nih Kak Dulu saya dan kakak saya lama berpisah karena orang tua kami telah bercerai Sekarang hubungan kami sebagai kakak adik ini hancur Karena kakak saya mencintai saya lebih dari seorang adik Waduh Bagaimana mengembalikan hubungan persaudaraan kami Karena kakak saya begitu membenci dan cemburu Saat mengetahui saya memiliki pasangan yang biasa disebut kekasih Terima kasih jawabannya kak, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Waduh teman-teman, jadi orang yang bernama AR ini punya kakak laki-laki, kemudian mengalami perceraiannya orang tua mereka, sampai akhirnya kakaknya pun mencintai dia lebih daripada kakak adik. Nah sebenarnya gini AR, kalau kamu pengen tahu kenapa ini bisa terjadi, sebenarnya dasarnya adalah kekecewaan karena orang tua kamu bercerai. Jadi perceraian orang tua ini memang punya efek samping teman-teman efek sampingnya itu macem-macem salah satunya bisa membuat orang menjadi orientasi percintaannya melengser ke arah yang salah nah yang dialami air ini begini jadi orang tuanya berserai, mereka berdua kecewa, kemudian kakaknya itu sayang banget sama adiknya, tapi berlebihan sampai cemburu ketika adiknya punya pacar, nah solusinya gimana solusinya adalah tidak ada cara lain selain kamu berdua bertobat, bertobat sesuai dengan keyakinan kamu Dan sadari bahwa memang ini adalah jalan yang salah. Tidak boleh kakak dan adik kandung itu mengalami hubungan asmara. Nah memang, memang susah ya. Paling saya bisa mengasih solusi buat kamu, coba deh. Kamu butuh yang namanya terapi-hipnoterapi. Karena kalau misalnya kata-kata saya saja ini kayaknya kurang. Kamu pergi ke hipnoterapi, karena kalian berdua harus di hipnoterapi supaya inti akar masalah kamu bisa tersembuhkan, nanti kamu berdua pasti sembuh ya Jadi buat AR dan juga kakaknya Saya doakan Semoga kalian berdua cepat kembali ke jalan yang benar Tidak ada yang namanya kesalahan Yang ada hanyalah kekilafan. ya Supaya kilafnya gak lama-lama Ayo cari hipnoterapi Biasanya psikolog dan psihiater itu punya solusi untuk hipnoterapi Lakukan itu Biasanya kamu akan pulih dengan sendirinya ya Selamat berobat ya Saya doakan kamu kembali ke jalan yang benar bersama kakak kamu Oke okay? Nah akhirnya teman-teman kita sampai kepada email terakhir Wah kita gak nyangka ya hari ini nih emailnya menarik semua nih Apalagi tadi berhubungan dengan masalah-masalah yang mungkin cukup, cukup dialami kamu semua di hari-hari kamu setiap hari ya Nah kali ini email terakhir ini juga pastinya sempat dialami kamu dalam hidup kamu sehari-hari Emailnya begini Email ini tidak mau disebutkan namanya maka akan saya gunakan inisial yang disebut KH K.H. bercurhat seperti ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih kakak memberi kesempatan untuk curhat Saya minta tolong jangan disebut nama saya Saya jadi begini masalahnya Saya niat hati baik Tapi kenapa ya selalu dipandang buruk sama orang lain Saya niat hati baik Tapi fitnah muncul karena salah paham Yang kemudian fitnah itu lebih dipercaya Daripada kenyataan Pertanyaan saya sederhana mas bro Bagaimana caranya menghilangkan fitnah Tanpa meninggalkan niat baik Terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Oke jadi intinya Ada beberapa orang termasuk saya Saya juga pernah teman-teman Bahkan sampai saat ini pun sering mengalami Dimana kita udah berusaha jadi orang baik Tapi ada aja gitu fitnah-fitnah yang kejam Yang membuat kita tuh jadi ngerasa Tidak dihargai Nah bagaimana cara mengatasinya Cara mengatasinya yang paling efektif Adalah stop berpikir Untuk merubah orang lain Tadi KH bilang, bagaimana caranya menghilangkan fitnah tanpa meninggalkan niat baik? Jawabannya tidak bisa. Kalau memang orang itu udah memfitnah, itu berarti orang tersebut punya penyakit hati. Nah, penyakit hati dari orang itu tidak bisa kita sembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan Semesta Alam dengan inisiatif orang itu sendiri. Jadi karena memang kita tidak bisa merubah orang itu, yang perlu kita lakukan bukan justru merubah orang itu, tapi justru kita berpikir bahwa Ada gunanya gak sih kita mikirin orang-orang gak penting kayak gitu dalam hidup kita? Coba deh, sekarang KH kamu tanyain deh. Ada gak sih gunanya kamu merubah orang lain? Apalagi orangnya aneh seperti itu. Ada gak gunanya? Kalau kamu jujur, kamu akan menjawab tidak ada gunanya sama sekali. Lalu, lantas kalau tidak ada gunanya sama sekali, berarti kita harus ngapain dong mas bro kan sakit juga kita di fitnah. Memang sakit. Tapi yang perlu kita lakukan adalah terus banyak berbuat baik. Karena apa? Tidak semua orang itu akan memfitnah kamu. Kalau memang perbuatan kamu baik dan tulus, di antara orang yang memfitnah kamu, pasti akan ada banyak orang yang bersyukur karena adanya kamu di muka bumi ini. Ya sama kayak saya tadi kan, saya juga sedang enak-enak gitu ingin membuat kamu jadi tertolong. Ada aja orang yang misalnya melakukan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Tapi saya percaya bahwa di antara mereka, Di antara orang-orang yang memfitnah saya ada lebih banyak orang yang mencintai saya akhirnya saya berpikir apa gunanya saya mikirin orang yang memfitnah saya kenapa gak saya fokus aja untuk lebih banyak menyebarkan kebaikan nah rasa sakit dari hati kamu tuh kamu sembuhin menggunakan cara saya tadi yang saya bagikan di depan baik itu zikir ataupun doa untuk orang yang kamu benci dengan doa yang terindah ya kalau perasaan benci di hati kamu hilang Maka semuapun akan kembali menjadi Baik-baik saja Ya teman-teman ya Nah itu dia teman-teman Email-email yang bisa kita bacakan di hari ini Sekarang bagaimana perasaan kamu Ada gak hikmah atau pelajaran Yang bisa kamu petik dari curhatan kita Di malam hari ini Ada gak pesan-pesan dalam hidup Yang bisa kamu renungi dalam hidup kamu Yang bisa merubah hidup kamu mungkin Dengan adanya pelajaran yang kita petik Di hari ini Intinya saya ingin mengatakan begini teman-teman Ada kalanya kita harus mengerti Bahwa beda loh Sikap atau sifat Tuhan semesta alam dengan manusia Kesalahan terbesar manusia saat ini adalah Mereka cenderung memandang Tuhan mereka Seperti halnya mereka memandang diri mereka sendiri Padahal Dengan sifat-sifat Tuhan semesta alam yang kita tahu Tuhan itu Maha Maha dibandingkan segala Maha Jadi mulai saat ini stop Stop berpikir, bahwa prilaku buruk Orang yang seagama dengan kamu adalah prilaku yang diridoi Oleh Tuhan semesta alam Tidak Ada bedanya Antara prilaku mereka Dengan prilaku Yang dikendaki Tuhan semesta alam Dasar dari Tuhan semesta alam adalah cinta dan kasih Dan cinta dan kasih itulah Yang harus selalu kamu jaga Dan kamu sebarkan Di dalam dunia ini Karena cinta dan kasih itu pulalah yang akan mengangkat spiritual kamu ke arah yang lebih tinggi sehingga kamu pun menjadi orang yang lebih cerdas dibandingkan kamu yang sebelumnya Jadilah orang yang bahagia teman-teman Jadilah orang yang berbagi karena berbagi itu adalah bagian dari kebahagiaan sejati yang harus kamu kejar dalam hidup ini Tingkatkan spiritual kamu, dekatkan diri kamu dengan cara yang benar dan jauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kamu dan agama kamu sendiri. Masih ada saya harian surya sahabat kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing and keep loving. Bye bye.